Bismillah. Kalau Rahimahullah Taala al Faslu Tani, Ma Yaktasu Bil Adala. Al Kismu Tani Ma Yaktasu Bil Adala Ti Khamsetu Ajuh. Hia al Awal In Khiramul Murua. Asani Alibtidah Asalif Al Fis Arabi Atuhmatu Bil In khiramul murua, al murua itu ialah adab nafsaniah, tahmilu muruatuhal insanah عند محاسن الأخلاق و العادات. ولما كانت المرؤة تتعلق بالأخلاق والعادات صارا مرجعها إلى الغرف. والامور العرفية كلما Tandobi tu belia tahtalifu bixtila fil ashwas wal buldan, fa rubba ma jarot adatu ahli Baladin bimubah umur, laubah sharoha غيرهم لا عد ذلك خرمن للمروءة، وان كانت مباحة شرعا. كالأكلي في الأسواق والانبساط في المداعبة Wal mizah wa nahwi dalik. Mata yudrohurawi bil kadhhi fi muruatihi. Kala al Qatib al Baghdadi aladhi عندنا في هذا الباب. Rdu khabari fa'il al mubahat ila al alim. Wal amal fi dalika bima yqwa fi nafsihi. Fa'in kalah b'ala dzanhi min afgali murtakabil mubah al muskitu lil muroati anhu mabu'un ala fi'li dzalika wa tasa'ul bihi, ngakonhi mimmun la yahmil nafshu al kathbi fi khbarhi wa shahadatih, bal yara iqtam dzalika Kabila khubarhu, wa in du'ifat hadhih alhal fi nafs alalim, watahmahu indha wajib alaihi terkul amli bi khubarhi wa raddu shahadatihi. Wa min alkudhi bin kira milmuruah almanu min kitab alhadithi amn yakhud alajra alat tahdid, faqad ishaq ibn rahu ya rahowai wal imami ahmad wa abi hatim min dhalik wa lima yali al awal lima fi akhdhil ajri ala min khurmil muruah faqad sha'a bayna ahli al bi uluwil himami wa dhaharati wa Tanzihil irdi'an madil aini ila she'in min al arad. Al tani, wli anhu kud yusa' al zunnu bi aakhil al ajr. Qal al khutib al Baghdadi, inna ma manag zalika tanzihan lil rawi an su al zunnu bihi, تزيده ودعائه ما لم يسمع لاجل مكانا يؤا لكن قد استثنى ابن صلاح من ذلك من ترىنا اخذه للاجري بعذر ان في عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءه كما حصل ia faham hal itu kerana Syeikh Abu Isaq al Shirazi afkahu bijawazah akhl al ajr alat tahdid, liana ashab al hadith kahnu yamnagnu min al kasbi liayalih. Wadatarah khas abdul aimmah di akhl al ajr, wadhalika shabiun bi akhl Al awal Abu Nuaim al Fadl ibnu Duqain. Kata Zuhabi, "Tebat ganhuh, anhu kana ya kudu al hadith, shay'an kallilan, li fakrihi." Al sani Ali ibnu Abdul Aziz al Baghwi al Maki. Kata Zuhabi, "Ama nisai, fa maqatuhu li kownih, kana ya kudu al hadith, wal shakah kana fakirun, mujawirun." pokala aidan siqatun lakinnahu yatlubu ala tahditsi wa Biannahu, bi Ini fasal yang kedua dari bab yang kedua nih Bab yang ke ya Fasal yang kedua dari bab yang kedua <tuh> yaitu mayak tasubil adalah pembahasan apaan firrawinya celaan pada seorang rawi yang berkaitan khusus dengan sifat adalahnya itu ada lima apa sisi tercelahnya rawi yang berkaitan dengan adalah yang pertama adalah Inkhiramul muru'ah yang kedua Ibtida' yang ketiga Al-Fisn yang keempat At-Tuhmatu bin Qadib yang kelima Al-Qadib mulai dari yang pertama yaitu Inkhiramul muru'ah ini Inkhiram itu rusak hmm rusaknya muru'ah harga diri seorang rawi al-muru'ah harga diri itu pengertiannya adalah adabun nafsaniyah adab yang sifatnya kepribadian ya. yang adab itu tahmilu muru'a tuha memperhatikan adab-adab kepribadian itu Bisa membawa al insan seseorang Alal wukufi inda mahasinil akhlak wa jami'il adat Untuk berada di posisi akhlak yang baik Dan adat yang jenil, yang indah nah, Sehingga ini eh, sesuatu yang memperindah pribadi seseorang kalau dia perhatikan Tapi kalau dia tidak perhatikan Nah itu bisa merusak Pribadi seseorang Jadi masalah apa e, Image Istilahnya Imagenya masalah e, Semacam Keharuman nah, Namanya Kepribadiannya Itu namanya Muru'ah Nah, Murua ah itu dalam agama perlu dijaga, jadi jaim itu jaga image. <tuh> ya. Sebetulnya perkara yang apa e... sangat diperhatikan oleh agama. Nah, kamu harus jaim, harus jaga image, jaga harga dirimu, jaga e... kepribadianmu agar terlihat apa indah agar terlihat bagus. Nah, walaupun mungkin bukan sesuatu yang sifatnya apa pembawaan. Ya artinya ada kesan, ada semacam kamu usaha begitu ya untuk membaguskan pribadimu enggak masalah. Yang penting niatmu apa? Kelas ya, niatmu mencari hiba Allah Taala tak masalah. Nah, misalnya secara nafsu orang itu suka dengan harta yang banyak, suka. Tapi demi menjaga ya, Pribadimu agar terlihat baik, agar terlihat indah jangan diperturut perturutkan nafsumu kepada harta yang banyak tadi jelas yang indah indah yang megah megah apalagi yang itu bukan milik walaupun dalam diri itu ada kepinginan suka nih ya kan waktu himbun al malah himban jama nah wa innahu li hubbi li hubbil khairil syadid itu sangat suka dengan khair khair mustamad harta itu watah setiap orang punya apa, eh, sifat itu tapi dia berusaha mengrem tidak mengumbat nah, kalau orang yang jahil bilangnya apa ah kamu munafik atasnya bilang aja kamu juga suka kan, nah, ya kan? Nah, ini sebetulnya ucapan orang ya, Perkara suka semua yang namanya manusia itu punya nafsu, naf, tentu suka dengan hal yang seperti itu. Zulinalinasi hubus syahwatiminansah walbani, ini kan? Hingga seterusnya ayat. Ayat nah, itu setiap orang ada, tapi orang yang mulia itu bukan berarti dia enggak punya rasa itu tapi dia pandai adalah apa e, mengendalikannya untuk tidak e, apa namanya lepas dalam kendali. E, itu penting. <tuh> ah, oleh karena muru'ah itu kaitannya dengan akhlak, ya kan? Dengan adat. Maka rujukannya ke mana? Kepada urf kepada kebiasaan setempat. Nah, artinya ee, al umur al urfia perkara yang sifat yaitu kembali kepada kebiasaan. Kalama tamlobit sedikit sekali bisa apa? Dibuat ketentuannya. Ya. Dia tidak punya patokan yang bah, baku ini. Gak ada patokannya seperti apa ya beda-beda ya -beda. balhiya takhtalifu bikhtilafil ashasi wal buldan sehingga muru'ah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya dan juga perbedaan negeri negerinya harum bama terkadang jarat adat ahli balad berjalan kebiasaan penduduk suatu negeri bimubasyarati umur melakukan beberapa perkara laubasyrahu wairum yang seandainya dilakukan oleh selain mereka paham laudza dalika atau khorman lil mur'ah bisa itu terhitung apa merusak harga diri tidak bagus jelas wa in kanat mubahan walaupun boleh secara syariat syariat tapi adat daerah itu menilainya apa? hal yang buruk. hal yang buruk. Contohnya apa? gal akli fil aswaq, seperti makan di pasar. Mungkin di sebagian negeri biasa itu orang-orang nongkrong, pasar makan. <tuh>. Nangkring gitu ya. Nah, angkringan. lesehan seakan begitu biasa tapi di sebagian daerah yang lain Aib makan kok begitulah beda kan contoh lagi walin bisa film muda apa walniza terlalu apa banyak dalam eh, merayu dan bercanda nah, gombalannya itu enggak banget lah Kok, kok kayak gitu di daerah tertentu biasa ini ya apa gudang gitu gurau yang kayak gitu biasa tapi di daerah lain uh aib tuh misalnya pegang bokong ya. bisa dulu senjata kamu memalukan itu ya atau pegang kepala, <giranya> ada yang apa saking uh, senang gitu ya kawannya ini, dia uya uya kepalanya, <giranya> uh, ini nggak hormat ini, nah atau di pegang-pegang jenggotnya gitu, sebagian wilayah itu biasa bahkan kalau pegang jenggot di cium gitu tuh kayak cinta, nah Oh, tempat lain, ih, hi, jangan, jangan kamu anjir <laughs> itu, <laughs> ya kan, ngeli, hmm, gitu. ya Nah itu beda-beda. Jadi jangan kamu sama ratakan. Lihat dulu siapa yang melakukannya di daerah mana, memaham? Dan yang semisal itu, Allahumma alamisma. Nah sekarang permasalahan kaitannya dengan uh, jarah wa ta'dil ta ini gimana? Kapan seorang rawi itu dicelah dalam mur'ahnya? Sudah dianggap tidak punya hak ke diri. Kapan? Nah, Al-Khathib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, "Allazi indana fi hadzal bab." Menurut kami dalam bab ini adalah rabbu raddu khabari fa'il mubahad ila al-'ali membalikan berita orang yang melakukan hal-hal yang mubah itu kepada seorang ah, ahli. enam wal-amalu fidalika bima yaqwa fi nasihi dan pengamalan dalam hal itu dengan apa yang kuat dalam dirinya. Taib artinya kembali kepada apa istafti Kal, kalbag, tanyakan hatimu. Fa'in qalab ala'wanhi min as'alim murtakibil mu'bahil mustitil muroah. Kalau alim tadi kuat dugaannya ya, dari perbuatan orang yang melakukan hal yang mu'bah yang menjatuhkan, yang merusak muroahnya, anau makbuun ala'fini dari. Bahasanya dia memang apa? Sudah menjadi tabiatnya, ya. berbuat itu wajh tasawwur ini, dan sudah yang biasa bermudah-mudah dengan itu, maka nih dengan keadaannya apa? Miman lah ya mulyafasau alaihi kadir. Bukan orang yang membawa dirinya untuk berdusta, fiqhbari dalam ceritanya, ushadati dan kesaktiannya balyal yang ramadli, bahkan dia memandang hal itu besar. Nusanya, watahrimahu, haram, watanazuha, watanaz, tanazuha anhu ya, membersihkan diri dari itu. Kalau orang seperti itu dalam pandangan Alim tadi, ya, maka ko bila sabar, si Alim bisa tak? Terima sabar. Jadi kembali kepada Hmm. Mulai menjadi, kalau mau itu tidak adat dia ya, biasa hmm. Paham ya. hmm. Yang pasti dia orang yang sangat anti yang namanya berbohong hmm. Bahkan dia merasa besar dosanya itu haram dan jauh dari itu ya. Tapi untuk hal-hal yang mubah tadi ya, Itu adatnya dia memang begitu lah kalau makan ngecap, nggak kan dia? Ada yang sebagian orang mungkin ngisi, kayak enggak punya harga diri, nggak kan ya? Tapi itu kebiasaan dia kok. Masyarakat dia memang biasa begitu. Ya nah, enggak usah jadi masalah. Yang pasti dia orang yang sangat jujur, yang jauh dari emak. Kenista, kenista, lah maka ketidaksukaan kamu terhadap adat orang jangan membawa apa kamu untuk menjatuhkan dia hanya karena hal seperti yang dalam agama seperti ini membahas saja hmm. ya kan cuma mungkin kebiasaan kamu beda jadi enggak en aja ya kalau dia makan tutup telinga aja atau cari tempat lain nah jadi kamu datang ke dia kalau pas ngambil ilmu saja Jangan pas makan bareng sama ini. Oh enggak, maaf. Saya ada tempat lain sendiri. Nah, kalau lu saya makan ketemu orang yang ngecap-ngecap gitu. Kan ada yang orangnya gitu, jadi enggak nafsu makan. Ya udah cari tempat lain aja. Ketemu dia kalau pasti majelis taklim saja. Kan enak. Wa in daufat hadhihi al alam Apa fi nafsi alam Tapi kalau keadaan seperti ini dalam hati jiwa orang yang alim tadi lemah tidak kuatnya kalau ini yang ini bukan tabiat dia ini hal yang memalukan hmm. gitu ya watahamahu inda dan si alim tadi ada ittiham ada tuduhan pada orang tadi di saat melakukan hal-hal yang mubah tadi yang dianggap merusak muruah karena Eh, ini bukan tabiat dia, kok bukan tabiat masyarakatnya juga. Nampaknya kuat dugaan dia ini tidak bagus, tidak bagus, tidak ada ujul yang bisa dicarikan untuk itu. Maka wajib alaihi tal-tarqul amal bixobarihi waraqtus syahadat. Wajib bagi si alim tadi tidak mengamalkan khabarnya dan menolak apa? syahadat, syahadat. Bang. Masa ketemu perempuan suka apa orang ini di, digoda ya perempuan lewat itu kebiasaan mana yang membolehkan ini ya dari kebiasaan orang-orang baik ya di daerah mana menganggap itu hal yang lumrah wajar tidak ada hmm. kuat dugaan dia kalau ini merusak tidak ada udar buat dia untuk berbuat seperti ini Ya, sementara dia seorang ahli ahli hadis. Ya sudah. Enggak usah ambil ilmu ilmunya, enggak usah kamu terima syahadat. Masa Dan, yeah. Juga, ya. Masa kebiasaannya begitu? Misalnya. Dan sehingga terkait perkanya sangat subjektif ya kembali kepada insafnya seorang alim tadi. itu yang bikin penilaian nanti uh, okay. ini insaf atau enggak insaf. kadang <laughs> yang alim, ada seorang alim ada yang terlalu apa? syadid dalam hal shady. seperti ini ya. Yeah. Nah, sekedar senyum atau ketawa kelihatan laklatannya itu. Wah. <laughs> nah, jijik saya orang itu, nggak mau saya ngambil lagi yang udah ini, bisa <laughs> ekstrim. Jadi ada juga yang terlalu bermudah-mudah, ada yang sedang-sedang. Ya itulah karena sifatnya subjek. subjektif, tidak ada obyek ketentuan yang paten itu. Ya, tinggal kamu apa, andai-andai uh, menimbang dengan hati yang berat, ini pantas nggak untuk menjadi alasan uh, untuk menolak beritanya? kalau pantas ya, pantas baginda. Ya. Hmm. sehingga terlalu apa? sehingga. Wa minal bin khiramil muru'ah termasuk perkara yang terhitung apa? merusak harga diri orang adalah ee uh, al-manum hadis dilarang menulis hadis amman ya'khulul ajra 'ala ta dari orang yang mengambil upah atas penyampaian hak hadis. Ada muhaddis ahli hadis di negeri ini terkenal. Kamu datang di ngobrol dari dia, uh, ternyata orangnya, oh ternyata orang enggak mau ngambil hadis tapi boleh dibayar. Satu hadis eh, ribu Misalnya kalau mau pengin ambil hadis dari dia 10, ya siapkan uang 100 ribu Oh, kok begini? Langsung ya sorohah? Iya. Atau eh, yang nggak satu surah ya? Ada yang mungkin cara tidak, tidak setiap majlis tapi setiap pekan, setiap bulan ada iuran. Bila hmm. nah, untuk orang-orang yang belajar sama dia nyamirlah ini. Setiap bulan ini Pak Ustad uh, uang bulanannya. Oh, waktunya sih. Eh, orang ngajak minta insila tuh, kan ada Tidak Tidak uh, ada iurannya toh? Enggak tahu nang guna nah, Kalau ada orang yang buka apa? Uh, ini semacam perguruan lah, hmm. ya, siladu. Dan mesti ada waktu-waktunya. Bulannya sekian. Nanti diajak di tiap bulan sekala nah, ini. Nah, hadis Orang banyak ingin dapat hadis dia, oh dia ini sudah banyak ilahnya, hadisnya banyak berburu di banyak orang. Kita ingin dapat ilmunya, tapi dia tidak memberikan cuma-cuma. Nah, ngambil upah dari penyampaian hadis itu dari orang yang menginginkannya. Nah, ini termasuk perkara yang bisa merusak harga di diri yang membuat orang tidak dibenarkan menulis hadis tadi dia Taib mana نَعَبْدُ الْاَعِمَةِ sebagi na'imah itu melarang tindakan seperti itu, enggak boleh nah, itu tercelah ini dia Taib contohnya siapa? seperti إِسْحَقْ بِنْ ada yang membuatnya رَوْهُوْيَةِ Nah, seperti Imam Ahmad juga enggak membolehkan itu. Abu Hatim nah juga termasuk yang tidak membolehkan hal seperti itu. Alasannya apa? Jadi di sini dua alasannya. Yang pertama adalah karena kalau dia ngambil ajar, ngambil upah atas tahdisnya itu itu merusak muruahnya. Ya harga dirinya akan jatuh itu di kalangan orang-orang saleh. Wa. Waqad sya al hadis. At-tahalli at-tahallu bi himam. Karena sudah apa? masyhur di kalangan ahli hadis. Uh, untuk berakhlak dengan hulul himam. Punya eh uh, semangat ya keinginan cita-cita, tapi yang tinggi Paham? kalau kamu menerima upah dari hadis yang kamu punya untuk bergantung pada orang itu kamu mencari dengan ilmu apa? sesuatu yang rendah hanya apa uang gitu. atau upah apa e, makanan pakaian, atau semisalnya dunia, dunia itu rendah tidak pantas ilmu yang kamu punya yang mulia itu untuk jadi wasilah merawu apa dunia yang sangat rendah itu di kalangan ahli hadis menunjukkan kamu punya apa hikmah yang sangat rendah nggak tinggi Bahwa rendah sekali hikmah cita citamu itu apa terlalu rendah kalau sifatnya hanya uh, ke dunia begitu pula uh, waharati syam syam sima sima itu semacam keharuman gitu ya yang nam nah kalau kamu ngambil upah ya enggak harum lah namanya Bang baunya itu enggak harum hmm. Nah karena orang merasa uh, bisa menghargai ilmumu dengan uang dengan materi Ya, di sisi mana keharumannya? Itu enggak membuat harum ilmu itu yang kamu punya tadi. Wa tanzihil 'ird dan juga mensucikan ini kehormatan. An 'ain dari mengarahkan pandangan ila syai'in minan arab kepada sesuatu dari bumi dunia. Iya kan? Ini Tandanya kamu ada ambisi, nah, nafsu ya Yang tidak bisa Pak, kamu stop Iya hmm. kalau muridnya cuma 1-2 ya hmm. Kalau murid muridnya ribuan gimana? Banyak. Untung banyak jadi jurulakan <tuh> kamu Satu orang satu hadis 10 ribu misalkan Yang mengambil dari kamu tiap hari Itu... Mungkin seribu lah, 10.000 kali 1.000 orang, sudah 10 juta, satu hari, satu hadis. <gih> Wah, kaya raya nanti kamu, cara jadi kaya yang apa, sangat ringan, gampang. Itu kan menimbulkan apa, celaan, celaan, dan nanti pedagang-pedagang cilok, udah pedagang e, bakso jualan-jualan yang susah payah masa yang ngemas keliling jadi pelanggan susah payah keringat dapat untungnya sini ini enak itu tadi tinggal duduk di mandi uang datang ke rumah akhirnya apa dijadikan bahan omong hingga hasad iri Oh, pokoknya kayak gitu. Ini ya kan, jangankan dengan seorang ustaz yang nggak ngapa-ngapain cuma duduk ngajar begitu, dengan semua pedagang loh, yang sama-sama capek. Ya, kalau yang satu lebih untung daripada yang lain itu di, diomongin. Ikat, ya padahal halal loh, itu rezeki. Ya, itu jadi diomongin. Ikat, ya. ya, mikirnya dia punya ini nih, punya ini. Padahal nggak tahu apa dasarnya apa lagi apalagi yang nggak tahu kerja nggak tahu apa eh, enak sekali jadi ustadz ya. uang haram tuh langsung lah orang yang hasad langsung uang haram tuh oh, oh, gitu ya oh, nyumpai apa semua tak nah, barokah tuh begini begini begini jadi omongannya nggak bagus kan ilmu yang harusnya dimuliakan orang alim yang harusnya dicintai dicintai menjadi apa hina hinaan kan bagusnya yang kadang itu berimbas kepada mereka mereka yang tidak berbuat hal itu kena juga ini <ganti> ya kan mengarah ke sana itu nah itu yang membuat ulama nggak suka jangan jangan jangan ambil hadis dari orang yang dia hanya merusak ilmu kita ini. Nah, kemuliaan hadis yang sangat tinggi akan jadi hancur rusak gara-gara orang seperti itu. Hmm, ya kan? Akhirnya diambillah di situ suatu tindakan pembelajaran. Tapi alasan yang kedua adalah di antara para Nabi akhirnya kadang ada pasangan yang buruk dengan orang yang mengambil upah. Kita ya, tadi yang persangkahan yang buruk, eh naik nggak ya, kerja nggak apa cuma duduk menyampaikan satu dua hadir dapat uang banyak hmm. kami terik matahari ya, capek tenaga keringat Enggak hmm. sebesar itu misalnya hmm, aisd gak... nah, jadi persangkahan yang nggak baik. Al-Khutib Al-Baqdari Rahimah katakan Innama mana'u thalik Mereka alih hadis Melarang dari hal seperti itu Tanzihan di rawi Untuk membersihkan rawi itu sendiri Sendiri Ansu'il dhanibih Dari persanggaan buruk terhadap diri Rawi tadi Di anna ba'da man kana ya'udul ajra Karena sebagian orang yang mengambil upah Ala riwayah atas riwayah Uthira ala tazayyudih itu pernah ditemukan gitu ya. Dia menaikkan apa? Uh. Mampah. Kalau gini kurang mas. Saya anaknya 10 ya. Oh. Oh jajannya aja sekian. Sekarang sudah bensin naik lagi mas. Wah, ketawaan. Waduh, gimana ini? Ya kan? Wa di'ihi dan dia mengklaim ma lam yasma'. Apa yang dia sendiri tidak dengar hadis itu? Padahal itu bukan hadisnya dia di, dia enggak dengar. Dia mengklaim. Kenapa? Li ajli makanihi. Karena apa? Besarnya. Oh, Ustaz Pak oh, Ustadz punya enggak hadis begini? Kalau Pak Ustadz punya oh, Saya sakit, sangat, sak, apa, sangat mencari hadis itu Saya berani bayar berapa lah? Dia enggak punya Itu punya orang itu. Punya alim sana Tapi dia hafal sangatnya Dia klaim lah itu sebagai apa Hadis dia Samanya dia Padahal dia enggak dengar Karena melihat apa-apa Orang ini berani biar mahal hmm. Untuk hadis itu Ternyata di belakangan hadis apa? Ketawa hmm. Bukan hadis dia itu hadisnya Ustaz Tanah itu Rebutan lahan ini Bapak ini Kasian kan hmm. nah, ya. Itu dua alasan Kenapa sebagian ulama Tidak membolehkan mengambil ajr atas tah tahni. Tapi Ibnu Sallalah membuat pengecualian. Itu man yqtarana akhzul ajr Orang yang mengambil upah kalau dia punya uzur yan fi anhu su'ur. Yang bisa menghilangkan dari dia persangkaan yang buruk wa yadfa anhu hurmul muru'ah dan bisa menolak dari dia E, hal yang bisa merusak ini hingga dirinya Udhur tadi semua orang itu apa maklumlah kalau orang itu, jelas Toji juga ngambilnya nggak apa nggak semberapa jelas itu dikecualikan dari hukum ini, paham? Contohnya seperti yang terjadi dari Abil Husain ibn Nakor, ya. Ketika bang, ee, dia lakukan itu Dia ngambil uj, ujrah Atas tahdis yang dia lakukan Karena Syekh Abu Ishaq Ashirazi Memfatwakan kepada dia Boleh mengambil ujrah atas tah tahdis Karena Ashabul Hadith ee, Ingat ini Fatwanya Ashirazi ini bukan mutlak ya Fatwanya Ashirazi untuk dia Dalam kasus di Dia, dalam kondisi dia Difatwakan oleh Ashirazi untuk kamu boleh, begitu loh. Fatwa untuk satu orang jangan berlaku untuk semua orang. Untuk dia boleh. Kenapa bisa boleh? Karena ashabul hadis, para pencari hadis, kanoym naunahuminalkasbili yani, menghalangi dia dari apa? Kerja untuk keluarganya. Hey Ayahul Husain, udah kamu nggak usah kerja, duduk saja di sini. Kami pingin ngambil hadis dari kamu. Jelas, oh, mau saya punya keluarga, saya harus kerja. Udah gampang nanti kami apa, uh, cukupi kebutuhannya. Kamu butuh berapa untuk kamu dan keluarga? Jelas, nah, kayak gitu keadaannya. Jelas, bukan dia orang yang apa, uh, punya rumah, uh, kemudian bikin madrasah, kemudian buka pendaftaran. Kemudian pasang tar, tarik biaya pendidikan sekian sekian sekian, lalu masuk uang gedungnya sekian, semua, ya, dan untuk mengembangkan dia dan keluarganya, bermegah-megah dengan ilmu yang dia punya, karena dia orang yang apa sangat enak, terkenal, ya, punya gelar banyak mentereng, lalu dari orang-orang besar pulang rumah, bikin manusia paham jadikan itu sebagai apa? lumbung dunianya jelas dari mengajar itu, dia bisa apa bikin rumah punya kendaraan mewah, bisa ini, bisa ini, bisa ini bisa ini semua nah, kalau kayak gitu jadi yang jadi masalah jelas ini bisa merusak apa? muru muru ansesu Hmm, kadang ada orang datang Sangat eh, Layak untuk diajari Tapi gak punya biaya Untuk apa Masuk ke mandrasahnya dia Gitu Tolak. Ada orang yang Sangat bodoh Sangat tidak layak untuk dikasih ilmu Tapi bisa mbak Bayar Masuk dapat belajar Jadi jadi Gimana Omongannya nggak baik, nggak baiklah. Ya, nah ini contoh aja kayak gitu. Dan juga bisa mengulangi ber berkah ilmu yang dia punya. Jadi, yes. sehingga orang-orang yang pintar, yang seharusnya itu kalau dididik diajari itu sangat potensi untuk menjadi alim ulama besar. Tapi karena miskin, nggak punya biaya untuk belajar, nggak, nggak dapat. Jadi. Yes. Tapi orang-orang yang nggak bakat jadi orang alim, hanya karena modal uang saja kaya, belajar di tempat dia, tapi nggak jadi apa-apa, ya kan? Gitu-gitu ya saja. Nah, itu yang jadi masalah. masalah. Allah Subhan, sebagian aimal juga memberi rukshah dalam mengambil ajar atas tahlil itu seperti mengambil ajar atas mengajari Al-Quran -Qur, al dan yang semisal semisalnya siapa ya di antara yang memberi ushul itu yang pertama abu nuaim al fadl bin bukhair kata al dahwil rohimullah sabit ya berita dari dia bahwa dia mengambil ajar atas tahdihnya syaikh an khalilan nggak banyak ya, sedikit li fakri karena Uh, Abu Nu'aim ini orang Fakir Dia yang ngambil upah dari orang yang ngambil ilmu dari dia untuk nyukupi dia dan keluarganya. Baik. Yang membolehkan yang kedua ya. Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi Al-Makki. Al-Baghawi. Nah, kata Az-Zahabi, "Anna Sa'id benci sama Al-Baghawi." <laughs> Kenapa? karena dia yak thu al, -al hadis ngambil upah anas enggak suka ini oh bau um, ini ngambil upah atas hadis bukan pantas ini wala syakka annahu kana faqiran mujawir padahal tidak ragu al baaghi itu orang apa orang fakir mujawir mujawir itu maksudnya orang yang hari-hari apa ngajar waktunya hmm, sedikit untuk apa dunia Nah, dia fokus dalam mengajar dan ibadah Ya bagaimana lagi? Sehingga ya, habisnya diberi ruk nah. Dan al-Dahabi juga mengatakan Al-Bahwa itu siqah Tapi dia mengambil atas tahdif ah, Maksudnya u, wa Dan dia diberi u Uduh li annahumuh Karena nah, dia orang butuhkan Ya kan, ininya ya harus lihat uh, jujur aja pada diri sendiri. Diri. Untuk apa ambil ujurlah ini? Ya. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya doruhinya atau haja yang nggak bisa tidak ini Jadi silahkan ambil. Tapi kalau untuk hal-hal yang nggak doruh ya. sekedar tahsin takmil untuk memperkaya di diri, tidak ya, seperti Am, jadi hmm. sehingga dia punya planningnya. Tahun ini target punya mobil ini. <tahun, Tahun depan target mengganti mobil ini. Dari hasil, apa? mengajar dan nah. mau oh, punya ini. Hal-hal yang sifatnya itu bukan doni, bukan bukan haji, ya, bukan darurat, bukan hajar, tapi tahsil, teknil ya sekedar apa bermegah-megahan jelas nih kalau begitu keadaannya harusnya apa dia tidak enggak lah. bagus buat kepribadian dia buat nama baik nah Allah SWT tapi ya kadang ada saja alasan orang ya. apa dia apa yang diantar alasnya nah, katanya ya kalau kalian yang dakwahnya di desa di orang-orang miskin mungkin kayak gitu gak jadi masalah kalau saya ini, dakwah saya ini bukanlah kejabat penglomera. kalau saya gak pakai pakaian yang bagus gak naik kendaraan yang mewah mereka kurang dengar saya ada, ada. Jadi merasa itu wasilah dak wasilah dakwah. Kan ada orang yang memandang orang itu tidak dari ilmunya dulu, tapi dari apa? Penampilannya dulu. Kalau penampilannya meyakinkan, pakai pakaian yang, wa sholala bujat jam tangannya Rolex, dia, ya. nah naiknya juga Alford itu mengundang dia sebagai ustadz itu orang kaya itu nggak mak nggak malu merasa terhormat lah ini ini ustadz bagus nih nice nah dak dia di kalangan apa orang-orang pengembara begitu sehingga dia ingin menyesuaikan kalau dia datang naik motor yang pajaknya udah mati gitu ih orang konglomerat nggak mau apa? nggak maulah duduk sama pengajar yang begitu-begitu mengawi itu kampungan, iya. Yeah. nah gimana? nggak <tuh> tahu ada ya. Yang... banyak, banyak. sila. jadi yang kemudian sebagai wasilah. wasilah <tuh> terus akhirnya dia ngambil. Yeah, iya. gimana lagi? uang dia dari mana? uang dari mana? narif nah, akhirnya, ya kan? pusat terkenal itu Jangan dikira enggak nari. Nari. Satu jam itu bisa 30 juta. Karena orang apitud ngelawak saja ya. Satu jam itu bisa 50 juta ya. Ngelawa, Ini ustaz dong. <laughs> oh, jadi bandingkan gitu ya. Itu. Gitu. Penyanyi aja segini itu ya. Iya, tarih, tari. Ah, itu dipakai apa untuk semakin ee uh, Menampakkan dia dalam kondisi yang wah Agar orang itu mau dengar hmm. Karena kalau orang fakir, orang miskin itu kebanyakan Tidak didengar ucapannya Tapi kalau orang itu yang wah Wah, ya, lah, ya. Bagus outfitnya Itu didengar kalimatnya ya Pak ya Ketemu cium tangan Jadi Mas Rana Fike ini ya Pak Fike Kayak gini boleh ya itu saja. Ya? Ya, itu Gimana masalah itu? juga. Masalah juga. Ya, hmm. Alhamdulillah. Apa kembali ke jujur lagi? Intinya. <laughs> Gimana tu? Gimana itu? Ya, Allah alam. itu, itu tadi meng kembali kepada kamu sendirinya itu hubungan kamu dengan rohmu ya, apa betul, betul itu niatmu kayak itu apa betul efeknya seperti itu nah bagaimana kalau ada dua undangan hmm. yang satu itu orang fakir yang nggak bisa ngasih banyak pas hari-hari datang lebih dulu orang fakir itu setelah itu datang undangan dari orang kaya Wah, bayarannya masalah. Ya. Kamu ambil di mana? Di situ baru kelihatan dia. <laughs> Ini lebih dulu yang akhir ngundang. Jalan aponya lagi sibuk <laughs> atau lain hari aja ya. Ini ada cara ada penting nih, acara penting. Jadi itu ujian dia ya. ya padahal pas dia pun si orang kaya sibuk dengan hp-nya, dengan televisi, hmm. nggak nyantet, nggak ngapal cuma sambilan manfaatnya apa sementara yang fakir tadi bawa datang dengan penuh semangat bawa buku bawa catatan dia berusaha mengha menghafal sangat apa antusias dalam mencari ilmu yang kayak ini sengseng santai tuh sambil makan mungkin dengernya nah gimana apa faedahnya iya kan? nah ya itu kembali kepada kejituannya masing, masing buat apa kalau sekedar cari nama sih sedikit manfaatnya, ya kan? Hmm. tapi perubahannya apa buat orang-orang itu? apakah menambah keimanannya ketakwaannya menambah dia uh, punya pengetahuan Islam yang lebih bagus lagi? Kau oh, enggak ada perubahan di zaman masih gaya-gaya gitu aja. Tidak apa. Ya. Sudah so, sangat orang yang khawatir itu sangat membutuhkan ilmu di, ilmu dia. Ya. Harusnya lebih itu. Ya, saya sebetulnya, eh, abah soal soalnya anda ingat, teguh. a hamdalahu wa la